Syahadat yang menyatakan keyakinan Tauhid tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Al Kemudian Al Muallif menerangkan maknanya secara ringkas. Kita lihat di atas. Wamana ulama Abu Dhabi hakim Wah manau, la magbudah bhiqin illallah, wahdahu. Dan maknanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata. La ilaha fi anjami amayu obadu min dunillah. Kalimat la ilaha tidak ada sesembahan, yaitu menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah, illallah hak kecualiannya Allah musbital ibadah lillahi wahdah la syarikalau fi ibadati yaitu menetapkan bahwa ibadah itu untuk Allah semata tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya kama'an naulaisalau syarikun fi mulkih sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Wafsiiruha, wa ladi yuadzihuha, qauluha taala, dan tafsirnya ialah yang Allah terangkan dalam firman Allah. Wa idak wa idqala Ibrahimul yabihi wa kaumhi. Innani bura'un mimma ta'buduna Illalladhi fatarani fa'innau sayahdini Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Innani sungguhnya aku bura'un berlepas diri mimma ta'buduna Dari segala apa yang kalian sembah illa allazi fatharani kecuali yang kalian sembah yaitu zat yang telah menciptakan aku fa inau sayahdini maka sungguhnya dia yang menciptakan aku akan memberi petunjuk kepadaku surat maryam ayat ke 41 42 dan selanjutnya ha ada pertanyaan? Kata penanya Apakah membenci dan memusuhi orang-orang kafir Merupakan syarat dari Barok Apakah memusuhi itu harus ditindaklanjuti dengan membunuh Jika mereka tidak memusuhi atau menyerang kita Jika orang kafir itu tidak memusuhi tidak menyatakan permusuhan secara terang-terangan kepada kita Dan tidak menyerang kita Mereka mau Tunduk Kepada ketentuan yang ada Dalam negara Islam Mau membayar upeti Maka mereka itu kafir zimmi Harus dilindungi Jiwanya Hartanya dan kehormatannya Namun Hati kita tidak boleh Cinta Kepadanya Jadi Kita hanya bermuamalah Dalam bentuk Dohir saja Kepada orang kafir itu Tidak boleh Hati kita Mencintai mereka Apalagi mengakumi mereka Apalagi mengeluh mereka Haram hukumnya Jadi muamalah kita Hubungan kita hanya sebatas uh, Tahir Kalau Si kafir ini adalah termasuk kategori harbi Kafir yang menyatakan permusuhan dan kebencian kepada kaum muslimin Maka harus memerangi mereka, menyikapi mereka sebagai musuh Dan bila ada kekuatan dan kesempatan wajib untuk membunuh mereka kata penanya tolong jelaskan perbedaan ghanimah dan faik waktu di ambon dulu masuk kategori faik atau ghanimah jazakumullahu <tik> khairah <tik> kalau ghanimah itu harta rampasan perang kita dapatkan dari peperangan dari medan perang Harta itu ada pada Orang-orang kafir yang sedang berperang melawan kita itu Kemudian si kafir itu berhasil kita Taklukkan Dan harta yang ada pada dia kita rampas Itu namanya Dan halal hukumnya Setelah dibagi-bagi oleh komandannya atau amirnya Kalau faik Yaitu ketika kita masuk Ke satu Perkampungan kufar Yang orang, orang kafirnya sudah lari duluan Jadi tidak sempat terjadi pertempuran Karena sudah lari duluan si kafir ini Maka itu namanya faik Harta orang kafir yang tercecer, karena si kafirnya itu lari, tidak di medan tempur. Jadi kalau khanimah didapatkan di medan tempur. Maka harta baik juga halal bagi kaum muslimin tentunya dengan ketentuan pembagiannya dari Amir. Apakah di Ambon atau di Poso atau di mana saja tempat orang-orang kafir itu menyatakan permusuhan secara fisik, mengangkat senjata, menumpahkan darah kaum muslimin? Kata penanya, bagaimana sikap ustaz jika telah dituduh membuat kebohongan ya sikapnya diserahkan kepada Allah kalau ada kesempatan membantahnya ya dibantah kalau tidak ada kesempatan ya serahkan pada Allah dipertimbangkan apakah eh, membantahnya itu tidak mengganggu pekerjaan yang lebih penting dari itu atau tidak bila ada kesempatan tidak mengganggu pekerjaan yang lebih penting daripadanya ya dibantah mestinya ya dan pekerjaan pokok kita itu bukan membantah apa berita-berita yang kayak gitu Pekerjaan pokok kita itu ialah Bagaimana Menyampaikan al-haq kepada umat Membantah al-batil dari mereka Kalau masalah dituduh bohong atau dusta Ya Bukan ja'far saja Nabi Muhammad saw juga dituduh kadar pendusta. Jangankan Nabi Muhammad, malaikat Jibril juga dituduh telah berdusta. Maka ya biar saja kata penanya. Ustaz ketika menghadiri majelis zikir di Jakarta kemarin, ana lihat di TPI kok cuman diam saja. Kok tidak ikut zikir bersama-sama? Apa ada dalilnya? Ya, zikir bersama-sama sudah dijelaskan dalil-dalilnya. Tidak ikut secara lisan dengan hati saja. Ya gak apa-apa Juga ada dalilnya Semuanya Memang telah ada Keterangannya Nah Kata penanya Apakah benar cerita tentang Sa'alabah yang orang miskin didoakan Nabi menjadi kaya lalu lupa akan kewajibannya itu dusta, ya itu cerita dusta. Juga tentang Al-Komah yang dikutuk oleh ibunya sehingga sulit untuk mati juga cerita dusta tentang Sahabat Nabi. Sa'laba dan Al-Qama ini adalah Sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badr Yang mulia, Badri Jadi Itu semua dusta Kata penanya, bolehkah kita melakukan azel mengeluarkan mani di luar rahim istri dengan izin dari istri, dapat persetujuan istri? Ya tentu boleh, yang demikian itu. Karena para sahabat nabi melakukan demikian, dalam keadaan ayat-ayat Quran masih turun Kalau seandainya itu diharamkan tentu akan turun ayat yang mengharamkannya kata penanya orang toaf di dalam masjid tiga kali dan itu adalah amalan dia yang kadang dilakukan setelah sholat subuh nah, apakah dengan perbuatan itu dia keluar dari islam ya belum belum bisa dikatakan itu yang demikian ini perbuatan beda, Hah? dan kalau perkara bolehkah kita bermakmum kepadanya? Ya karena belum keluar dari Islam kita bermakmum kepadanya. Kalau toafnya itu di kuburan. Ini musyrik ya. Nah, kita tidak Bermakmum kepada musyrik Tapi kalau tohafnya Di masjid Nah ini perbuatan bid'ah Kata penanya Bolehkah kita bermakmum kepada Ahlul bid'ah Ya Kalau ahlul bid'ah itu belum sampai keluar dari Islam dan bagaimana bermakmum kepada orang musyrik Kalau kepada musyrik ya gak boleh kita bermakmum kepadanya Manakah yang utama tentang amalan sholat sunnah apabila memasuki masjid Sholat wudu atau sholat tahiyatul masjid Tentunya kamu ketika masuk masjid Niatmu ialah sholat sunnah wudu Yang sholat sunnah wudu itu adalah berfungsi pula sebagai tahiyatul masjid Penghormatan teman-teman masjid jadi niatnya bukan tahiyatul masjid, tapi niatnya sunnah. Wudhu. Bagaimanakah cara yang paling baik dalam mensyukuri kemerdekaan? Yang mana padanya didapati banyak hal-hal atau cara-cara yang dikategorikan maksiat Seperti yang banyak dijumpai sekarang ini Bagaimanakah kita dalam mensikapi cara-cara tersebut yang kadang-kadang Mengikat Kadang-kadang mengikat seperti upacara malam tirak e, seperti upacara terus malam tirakatan dan sebagainya. Yang enggak usah ikut semuanya itu. Wala upacara, wala tirakatan. Enggak usah ikut. Itu yang terbaik. Ya. Mensyukuri kemerdekaan itu bukan dengan mengadakan ulang tahun tiap tahun mensyukuri kemerdekaan itu ialah memelihara kemerdekaan itu dengan taat kepada Allah dan menasehati semua pihak untuk taat kepada Allah sebab kalau tidak taat kepada Allah dicabut kemerdekaan itu oleh Allah haa kata penanya Bagaimana boikot eh, tentang boikot produk Yahudi dan Amerika Apakah diperbolehkan demi maslahat kaum muslimin yang mana Isu ini digencarkan oleh tokoh-tokoh Islam Mohon penjelasannya Dan juga dalilnya berkenaan dengan hal ini Diberbolehkan atau tidak Boykot produk ini dan produk itu Pertama Hal ini kita tidak dapatkan contohnya dari perbuatan Nabi dan para Sahabatnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Anhu Majmay. Apalagi kalau produk itu kita butuhkan, produk Yahudi tapi kita butuhkan, Teh, apa, high tech, teknologi tinggi, kita butuhkan, ah. Bagaimana kita boycott? Itu kan mafsadah terhadap kita Itu kan merugikan kita ya? Atau apalagi produk-produk tertentu yang memang kita masih belum mampu Untuk mengadakan yang sederajat dengannya Apalagi yang lebih bagus daripadanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh allah untuk benci kepada orang yahudi dan nasron tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadekan baju besinya kepada orang yahudi untuk dapat sekarung tepung gandum baju besinya itu belum sempat Ditebus oleh beliau Sampai beliau waktu. Jadi Rasulullah Tidak melakukan gerakan Pemboikotan Karena butuh Tepung gandum Dari orang Yahudi Ya Para sahabat Juga Kerja di ladang Orang Yahudi Dapat gaji Ya dari orang Yahudi Karena memang membutuhkan pekerjaan itu Sampai Saidina Ali kerja Di kampung orang Yahudi Menimba air dari sumur Satu timba dikasih satu biji kurma Ongkosnya ya. Nah Jadi Pemboikotan produk tertentu dan sebagainya itu Ya pertimbangkan itu kita butuhkan atau tidak produk itu Dari produk orang Yahudi dan Nasoro ataupun produk musyrikin itu Kalau memang kita butuhkan, kenapa diboykot? Hah? Maka yang demikian ini bisa-bisa semakin menyempitkan kehidupan kita Padahal yang demikian itu tidak dicontohkan Oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Jadi kalau ditanyakan dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil jadi Jadi ya tidak Tidak bisa di, dinyatakan Apa Sesuatu hukum kalau tidak ada dalil hmm. Kenapa kok tidak dinyatakan Tidak boleh dinyatakan satu hukum Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil Ya Maka tidak boleh kita membuat hukum-hukum begitu Ya, boykot Coca-Cola ya boleh kamu boykot kalau kamu sedang tidak haus. Kalau kamu haus ya ya jangan di boykot nanti kamu sedang butuh ya kehausan minum saja dengan halal. Hmm. <tuh> kata penanya Siapa saja kaum mujaddid dari abad pertama sampai sekarang? Waduh. Berat sekali ini pertanyaan. Hah? Mujaddid abad pertama, 100 tahun pertama itu sudah sepakat para ulama ialah Umar bin Abdul Aziz. rahimahullah Seorang Khalifah dari Bani Umayyah terkumpul padanya semua keistimewaan sebagai Mujaddid, ilmu dan kekuasaan memegang kekuasaan dan amanah dengan adil dan dengan dikatakan sempurna. Setelah Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan mujaddid berikutnya ialah Imam Syafi'i rahimahullah dan setelah Imam Syafi'i orang berselisih pendapat siapa mujaddid sesudah itu ya dan mujaddid akhir-akhir seperti pada abad ke-7 Ialah Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Kemudian Abad ke-13 Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Abad ke-14 Sheikh Abdul Aziz bin Baz Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Syekh uh, Man uh, Sidiq Hasan Khan Syekh Ahmad Syakir Ini beliau-beliau para mujaddidun Dan begitu selanjutnya Kata penanya, apakah Imam An Nawawi Al Bandani seorang ulama? Ya, menurut persaksian Sheikh Muhammad Sohel Othaimin, beliau adalah seorang salah seorang ulama. Wallahu wana. Wa Manakah yang benar antara kiblat yang lurus dengan yang serong? Ya untuk menyatakan kiblat yang serong Itu sungguhnya istihad dari G.H. Ahmad Dahlan Kiblat itu Ialah kata Nabi Mabainal masyriqi wal maghribi qiblah Ketika Nabi berada di Madinah menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu berada di sebelah selatan Madinah. Kemudian Syam berada di utara Madinah. Antara timur dan barat itu kiblat kata Nabi. Ketika posisi beliau menghadap ke selatan dalam kiblat sekarang kita menghadap ke barat karena posisi kita di sini kiblat kita di barat maka antara uh, tidak mesti yang namanya kiblat itu persis bikin garis ke Ka'bah gitu tidak mesti demikian tetapi antara utara selatan itu adalah kiblat tidak mesti pas persisis Ke Ka'bah Iya Kemudian riba yang bagaimanakah yang dilarang Dan yang diperbolehkan Yang dilarang ialah yang tidak ada Keperluan-keperluan syari Yang dibolehkan oleh syariah yang Karena tidak ada keperluan yang demikian Maka Hukum asalnya ghibah itu haram Kembalilah Kepada hukum asalnya Karena tidak ada keperluan itu Keperluan yang syari yang dibolehkan oleh syariah Ialah ghibah Di dalam pengadilan umpamanya Saksi membeberkan kejahatan tertuduh di hadapan qadhi membicarakan kejelekan si tertuduh itu boleh walaupun si tertuduh tidak hadir di situ. Nah, ini ghibah yang disyariatkan. Kemudian juga ghibah yang disyariatkan apabila seorang mengadukan permasalahannya kepada Seorang yang kiranya Diharapkan akan bisa Menasihati Orang tersebut Melaporkan Tentang orang itu Bahwa si fulan itu Berbuat begini-begini Saya sendiri tidak mampu menasihatinya Tolong ustaz nasihati Dalam rangka ini Maka boleh Ya Ribaya yang dibolehkan ialah ketika menerangkan tentang seseorang kaitannya dengan perkara yang membuatkan orang lain terjebak di dalam penuntutannya atau terjebak di dalam eh, kondisi yang buruk. Contohnya seorang wanita yang minta nasihat, gimana menurut anda? Saya itu di bedbah di Pinang sama Si Bulan. Anda tahu Si Bulan itu adalah orang jahat. Tapi si wanita ini tidak tahu, maka boleh Anda memberitahu. Saya menyaksikan Si Bulan itu adalah penipu, Si Bulan itu begini dan itu asal. Anda yakin betul dengan berita itu untuk menyelamatkan si wanita itu. Nah, maka riba dalam perkara itu boleh dan bahkan wajib. Riba yang lainnya yang dibolehkan bahkan diwajibkan ialah membicarakan kaidan seorang rawi. Rawi itu kaddat, rawi itu pendusta. Si Fulan bin Fulan itu pendusta, si Fulan bin Fulan itu ahlul bida'ah, si Fulan bin Fulan itu adalah penipu dan sebagainya. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan dia itu boleh dan wajib untuk diribahi, dibicarakan kejelekannya. Kata penanya apakah orang yang menghalalkan zina atau menghalalkan sutra bagi laki-laki Menghalalkan musik itu dosanya sama besar Tentu beda Kalau menghalalkan zina maka zina itu keharamannya telah ditegaskan dalam ayat Quran dan banyak hadir nanti dan telah diketahui secara umum merata keharamannya maka menghalalkan zina adalah kafir hukumnya keluar dari Islam ya karena keharaman zina telah diketahui secara merata adapun tentang keharaman sutra ini sebagian kecil orang yang mengerti keharamannya maka mereka yang menghalalkan sutra itu perlu didudukan dulu Hukum sutra itu Agar dia menjadi jelas Bahwa sungguhnya sutra bagi lelaki itu haram Demikian pula tentang keharaman musik Ini hanya diketahui oleh sebagian kecil orang Maka orang yang menghalalkan musik Tidak bisa langsung disamakan Dengan orang yang menghalalkan zina Karena keharaman musik hanya diketahui segelintir orang di masyarakat kita Sedangkan keharaman zina telah diketahui merata pada oleh semua pihak Tentu beda da, uh, hukumnya orang yang demikian ini Kata penanya bagaimana hukumnya menikahi wanita yang ahlul bid'ah atau pengikut-pengikut bid'ah dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib Pernah beliau kagum Dengan seorang wanita Karena kecantikannya kemolekannya wanita itu Beliau sempat Hendak meminang wanita itu Untuk menjadi istri beliau Namun setelah itu diketahui ternyata wanita itu adalah seorang khawarij pengikut faham khawarij maka dibatalkanlah keinginan beliau meminang wanita itu dengan menyatakan aku tidak suka mendekap seorang wanita di dadaku dalam keadaan dia adalah anjingnya neraka jadi perbuatan Sayyidina Ali yang ini adalah beliau termasuk dari khulafak Rashidin Itu bisa menjadi contoh bagi kita Yaitu menikahi wanita ahlul bid'ah Ini adalah Akan hanya menjadi malapetaka saja bagi kita Kemudian Bagaimana tentang kabar akan munculnya Imam Mahdi pada akhir zaman yang akan membawa kejayaan Islam dan tentang bagaimana hubungannya dengan hadis yang mengatakan bahwa Islam datang dengan keterasingannya dan kembali dengan keterasingannya pula. Ya, Islam datang dengan keterasingannya akan kembali kepada keterasingannya ini hadith Nabi berita akan datangnya Imam Mahdi juga hadith Nabi maka ketika sebelum Imam Mahdi itu lahir di dunia sebelum Imam Mahdi itu kemudian besar di Syam dan di Bayat di Kaabah sebelum adanya gerakan Imam Mahdi itu maka Islam dalam keadaan Terasing. Sebagaimana ketika pertama didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW Tetapi ketika Imam Mahdi itu berkuasa selama tujuh tahun Seluruh dunia tunduk kepada Islam Dan pada saat itu Islam tidak lagi terhasil Kemudian setelah wafatnya Imam Mahdi Maka dunia akan runtuh lagi Dan Rasing lagi Islam Untuk berikutnya Kata penanya Pak Ustadz tolong terangkan Manusia sebagai Musayyar manusia sebagaimu mukhayyar dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwa seluruh apa yang ada dari seluruh makhluk Allah itu ditakdirkan oleh Allah semata semuanya berjalan dengan ketentuan Allah dan Berita bahwa semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Tidaklah bertentangan dengan Berita bahwa manusia itu adalah Sebagai makhluk yang mukhayat Diberi kemampuan untuk memilih Karena termasuk takdir Allah pula Manusia itu mempunyai kemampuan memilih Kemampuan manusia memilih itu Masih dalam kerangka takdir Allah dan tidak lepas dari takdir Allah jadi memang man, apa, manusia diberi kekuatan oleh Allah untuk memilih dan berkehendak dan kemampuan memilih dan kemampuan berkehendak manusia itu masih dalam kerangka takdir Allah pula demikian kedudukan manusia sebagai makhluk yang diberi kekuatan untuk memilih dan berkehendak. Kata penanya, Ustadz apa hukumnya dengan cara dengan berdagang cara dor tudor? Baik dari rumah ke rumah, warung ke warung ataupun dari kantor ke kantor Bagaimana uh, batasan syar'inya dan juga bagaimana adab-adabnya Semua perkara dunia hukum asalnya halal Kecuali ada keterangan yang menyatakan haramnya Adab-adab berdagang itu boleh saja dilakukan Door to door ataupun dar to dar Dar to dar negeri ke negeri Door to door dari pintu ke pintu Boleh kamu lakukan bagaimanapun caranya Dalam berdagang itu Selama tidak tersandung oleh keharaman Keharaman yang telah dinyatakan oleh Allah ialah bila perdagangan itu mengandung kedustaan, mengandung pengkhianatan, penipuan atau mengandung riba maka itu haram <tuh> Kata eh, penanya, apakah secara koida umum pemahaman sufia itu kafir atau mengeluarkan pelakunya dari Islam? Ya tidak. Tergantung bagaimana sufiahnya. Karena kof sufia itu bermacam-macam. Ada yang sampai pada tingkat kekafiran yaitu seperti wahdatul wujud manunggalin kawula gusti ini jelas tarekat sufia yang sampai pada tingkat kekafiran keluar dari islam dengan sebab itu mengaku telah menyatu dengan allah ini kafir ya atau mengaku khatam salat bukan khatam quran khatam salat Artinya sudah tidak wajib lagi sholat Nah ini kafir ya Keluar dari Islam nah, Ada pun kalau Toreqot Sufiya itu masih di, eh, tidak mengandung unsur kekafiran itu Ya dalam batas-batas perbuatan-perbuatan beda ah Yang tidak mengeluarkan dia dari Islam tentu tidak dikatakan kafir iya <tutup> Ustadz apa makna zuhud makna zuhud yang sesungguhnya uh, diterangkan di dalam islam yaitu <gawa> apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la ya'ni adalah termasuk keindahan Islam seorang bila dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya di akhirat nanti perkara yang tidak berguna baginya di akhirat dia tinggalkan itu zuhud, zuhud yang dengan pengertian demikian itu bisa dilakukan oleh orang kaya, orang miskin, orang setengah kaya, setengah miskin dan semua lapisan masyarakat. Jadi zuhud itu tidaklah identik dengan kefakiran atau kesengsaraan hidup. Ah. Ha? Kalau zuhud itu diartikan kepada kefakiran, itu adalah zuhud dalam pengertian bid'ah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi zuhud itu tidaklah identik dengan kefakiran Karena kita lihat para sahabat Nabi Ridwanullah Aleyhim Ajma'in A'immatul zuhud Imam-imam dalam teladan kezuhudan Ialah tokoh-tokoh yang kaya raya Dan juga tokoh-tokoh yang fukhara wal-mazaki Tokoh-tokoh yang kaya raya Seperti Abu Bakar al-Siddiq Uthman bin Affan dan Rahman bin Auf dan sebagainya mereka kaya raya tetapi zuhud ya tokoh-tokoh yang miskin seperti Abu Hurairah Abu Zar al-Ghifari ini tokoh-tokoh yang miskin mereka zuhud jadi kezuhudan yang ada pada sahabat itu terdapat pada orang-orang kaya mereka dan orang-orang miskin mereka karena zuhud pengertiannya tidak identik dengan kefakiran tetapi suhut maknanya ialah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti Kata penanya apakah mempunyai firasat akan terjadi sesuatu dibenarkan dalam Islam Misalnya mata kedutun akan melihat atau menemui suatu musibah Bolehkah mengait-ngaitkan firasat tersebut dengan kejadian tersebut tidak boleh kita mengait ngaitkan dengan peristiwa-peristiwa e, itu yang demikian ini dinamakan tatojur. Tatojur itu dilarang dalam Islam. Ha? Rasulullah melarang tatojur. Tatojur itu menganggap sial adanya tanda-tanda sial atau tanda-tanda untung. Ya, ya seperti tadi mata keduten dan sebagainya. Bahada Tanda-tanda yang diyakini kesialan atau keberuntungan itu adalah uh, bisikan syaitan yang Rasulullah perintahkan kita untuk menepisnya. Nah. Kata penanya, apa perbedaan antara korina dan tatoyur? Jelas, kalau korina itu indikasi. Indikasi itu sesuatu yang ada kaitannya Secara logis Dengan peristiwa Yang lainnya Ya Ya Seperti kedudan tadi Tidak ada kaitannya dengan kesialan Atau kupu-kupu Oh mau ada tamu Apa kaitannya kupu dengan tamu Tidak bisa di, dipikirkan Secara akli Akal sehat Nah itu namanya tato Tapi kalau korina Indikasi itu bisa Dipikirkan secara Akal yang sehat Kaitannya Ya Nah Apa tawasul yang Dibolehkan dan apa yang tidak Dibolehkan, tawasul yang Dibolehkan ialah tawasul yang ada Contohnya, seperti Tawasul dengan Asma'illah al-Husna Nama-nama Allah yang baik Dalam berdoa kepada Allah Bertawassul dengan nama-nama Allah ha, Itu dibolehkan Bertawassul dengan amalan-amalan soleh Itu dibolehkan Ya Allah aku telah bersedekah Untuk keperluan masjidmu Ya Allah Maka kalau memang itu adalah amalan Yang kau rizai, tolong aku ya Allah diberi kemurahan rizki yang halal untuk aku dapat hidup dengan mulia ya Allah ha, itu tawasul dengan amalan kita yaitu sedekah itu tadi ya ha, itu yang dibolehkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga uh, para sahabat Ridwanullah, Ridwanullah alaihim Majmain. ilahuna ya khuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh